dan mereka itu tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid dan menjauhkan kemusyrikan sejauh-jauhnya wa yuqimus dan mendirikan salat wa illaha subhanahu wa berfirman di dalam ayat yang lain surat al-hajj ayat 37 laa yana allah ilahuha Waladima uha, walaki ana luhut takwa Dan daging-daging hewan kurban tersebut serta darah darahnya tidak akan mencapai Allah Subhanahu Wa Taala. Justru yang mencapai Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan dari kalian. Dan takwa inilah yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan keikhlasan kita di dalam peribadat. Jadi kalau orang ibadah kurban itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai uh, terdetik di dalam hatinya itu ada ria, ingin didengar, ingin dilihat orang, atau sumah ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Oh ini uh, orangnya kaya dan dermawan gitu ya uh, berkurban 10 ekor sapi. Atau ini orangnya uh, pengen didengar gitu ya dimasukin ke radio ke ini di, supaya kedengeran sama orang. Oh, Haji Fulan kurban sapi, kurban sapi 20 gitu di kampung ini supaya kedengeran sama orang semua dimasukin ke radio beritanya gitu. Nah, ini namanya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini maka daging-daging e, kurbannya, kemudian darah-darah kurbannya itu tidak mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyebabkan Allah ridha kepada e, kita dikarenakan penyembelihan dan kurban kita itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkurban. Ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari ria dan sum'ah, maka Allah pun akan meridai perbuatan kita dan menerima amal ibadah kita. Ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman وَقَالَ ta'ala qul in tukhfi ma fi sudurikum Awtubuduhu 'alimu Allah. Surah Ali Imran ayat 29. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati hatimu di dalam dada dadamu awtubuduhu atau kamu melahirkannya memperlihatkannya. Ya 'alimu Allah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahuinya. Jadi mengenai niat itu, mengenai niat mau ditampakkan niatnya Mau disembunyikan di dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Apa yang ada di dalam hati kita Maka harus kita harus ikhlas di dalam amal kita Supaya Allah subhanahu wa ta'ala menerima Ibadah-ibadah kita Kemudian hadis yang pertama Yang dibawakan oleh Imam Nawawi Yang tentunya juga berkaitan dengan keikhlasan Adalah sebuah hadis yang disebutkan juga di dalam sahih al-Bukhari yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar mendengar Rasulullah uh, bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli limrin sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya semua manusia itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan Wa man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi barang siapa yang hijrahnya itu dikarenakan Allah dan rasulnya maka Allah akan menerima hijrahnya tersebut maksudnya orang yang hijrah dari makkah ke madinah orang yang hijrah dari makkah ke madinah para sahabat nabi kalau misalnya mereka hijrahnya itu ikhlas karena Allah subhanahu wa taala maka Allah akan menerima hijrahnya tersebut wa man kana dunya yusibuha atau امرaten yang nikah wah fahijratuhu ila ma hajar ilaihi barang siapa yang hijrahnya itu disebabkan karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena adanya seorang wanita yang ingin ia nikahi di Madinah dari Mekah dia hijrah ke Madinah tapi hanya untuk menikahi seorang wanita gitu atau ingin mendapatkan harta dan sebagainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka Fa hijrah Tuhan Ilah Maha Ilaihi maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya saja artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah ibadah dan di akhirat tidak ada pahala bagi dia jadi tok hanya di situ saja coba kalau misalnya orang yang hijrah itu betul betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ketika ia hijrah dari Makkah ke Madinah akan mendapatkan rizki yang Allah sediakan untuk dia dan akan Allah Subhanahu Wa Taala nikahkan dengan penduduk Madinah sebagaimana yang telah dialami oleh seorang sahabat Nabi yaitu Abdurrahman Ibn Auf Abdurrahman Ibn Auf yang dia ini hijrah dari Makkah ke Madinah tanpa membawa apa-apa hanya ada baju yang ada di badan Ya kemudian ketika sudah sampai di kota Madinah kemudian ia meminta kepada sahabatnya dari golongan Ansar untuk menunjukkannya Uh, sebuah pasar di Madinah Akhirnya ia ke pasar tersebut Kemudian singkat cerita Ia pun menjadi orang yang kaya raya Padahal sebelumnya adalah Seorang yang miskin, fakir dan papa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uh, Rizki yang berlimpah kepada Abdurrahman bin Auf dan menikahkannya Dengan seorang wanita Dari golongan Al-Answar Hadis ini sangat penting Sekali dan kebanyakan Para ulama ketika hmm, membuat atau menuliskan karya-karya mereka mereka selalu memulai dengan menyebutkan hadis ini agar mengingatkan diri-diri mereka dan juga mengingatkan para penuntut ilmu yang membaca kitab-kitab mereka dan karya-karya mereka bahwa eh, niat itu sangat penting sekali dan bahwa kalau seseorang eh, membuat karya ilmiah mengenai sesuatu apa saja, tapi tanpa didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah capek-capek nulis, sudah capek-capek ngumpulin hadis, ayat segala macam dikumpulin, tapi karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Oleh karena itu, keikhlasan sangatlah penting. Masih di bab pertama di dalam Riyadus Salihin, Allah uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Ada seorang sahabat namanya Jabir ibn Abdullah al-Ansari dari kalangan al-Ansari. Jabir ini mengatakan bahawa kunamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazatin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berperang. Jadi Nabi Muhammad ingin berperang. Lalu Jabir bin Abdullah ada bersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda apa sabdanya? Innal bal madinati larijalan. Sesungguhnya di kota Madinah yang kita tinggalkan, ini kan lagi di luar kota Madinah. Sesungguhnya orang-orang ada beberapa orang ada beberapa laki-laki di kota Madinah yang kita tinggalkan. Masirtum masyuran wala qata'tum wadian illa kaanu ma'akum habasahum almarad. Tidaklah kita ini berjalan dan tidak pula kita ini menyusuri lembah melainkan orang-orang yang ada di Madinah itu, orang-orang tertentu yang ada di Madinah itu juga mendapatkan pahala yang kita dapatkan. Jadi Nabi Muhammad beserta para sahabatnya keluar untuk berjihad melawan orang-orang kafir melewati sebuah tempat, mengarungi eh, apa eh, padang Sahara, kemudian melewati lembah dan lain sebagainya. Itu semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Muhammad mengatakan ada orang-orang yang mereka itu di Madinah, nggak kemana-mana, tidak kemana-mana. Mereka ada di Madinah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan. Habasahum almaru'u. Mereka tidak ikut kepada, mereka tidak mengikuti kita di dalam di dalam perjalanan kita untuk jihad ini, dikarenakan mereka sedang tertimpa sakit. Jadi, kenapa? Kok mereka dapat dapat pahala yang luar biasa seperti itu? Dapat pahala jihad padahal mereka tidak berangkat jihad sebabnya adalah karena mereka berniat untuk berjihad mereka betul betul niat dan bertekad untuk ikut jihad tapi ketika hari haknya mau ikut perang mau ikut berjihad ternyata mereka dihalangi oleh penyakit sakit yang menimpa mereka akhirnya karena penyakit ah, karena sakit tersebut demam dan lain sebagainya mereka tidak bisa mengikuti Rasulullah SAW untuk berperang, tapi hati mereka ingin, hati mereka di dalam hati kecil mereka mereka ingin ikut bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW, tapi tidak bisa. Nah orang-orang yang seperti ini dikarenakan niat mereka yang tulus, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah berikan pahala sebagaimana orang-orang yang berangkat jihad. Dalam sebuah hadis yang lain wala ila walakin yanzuru ila qulubikum Allah tidak memandang tubuh-tubuh kalian tidak pula memandang kepada tampang-tampang kalian atau fisik-fisik kalian walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum akan tetapi Allah yang Allah pandang yang Allah anggap adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian Hadis yang sahih diriwatkan oleh Imam Muslim Disebutkan bahawa Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Orang yang uh, jihad di jalan Allah itu yang seperti apa? Apakah yang dia itu berjihad karena uh, Apakah yang dia itu berperang Supaya dikatakan kuat Supaya dikatakan jagoan, pemberani Atau orang yang berperang untuk membela Uh, sukunya atau kabilahnya walaupun kabilahnya itu yang salah atau bagaimana lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab manqat ala litakuna kalimatullahi aluliyah fahuafisabilillah orang yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi tinggi dalam rangka membela agama Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang berada di dalam jalan Allah atau berada fihisabilillah berjihad di jalan Allah dan itulah uh, orang yang jihadnya diterima. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan idzal qatala musliman bi sayfaihi fal qatil wal maqtul fil Jika ada dua orang Islam, ini yang satu muslim, yang satu muslim lagi, misalnya namanya Ahmad, terus siapa lagi? Utsman lagi. Ahmad sama Utsman. Si Ahmad bawa pedang, si Utsman bawa pedang, sama-sama berperang kedua orang ini berantem. Jika altaqa almuslimani bisayfihi fa alqatil wal maqtul fi an-nar maka orang yang membunuh dan juga orang yang terbunuh dari dua orang ini dua-duanya akan masuk neraka. Kemudian uh, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Tentu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama baalul maqtul?" Wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh ya sudah jelas dia akan masuk neraka. Kemudian bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok dia masuk neraka juga? Kemudian Rasulullah menjawab innahu kana harisan ala qatl sahibi. Orang yang terbunuh itu juga betul-betul menginginkan menginginkan agar saudaranya yang satu lagi itu juga terbunuh. <tuh> Jadi kenapa yang orang yang terbunuh itu masuk neraka? Karena niatnya. Dia berniat untuk membunuh saudaranya. Cuma uh, apa namanya? takdirnya dia yang terbunuh kemudian saudaranya yang membunuh dia. Jadi dia masuk neraka dikarenakan niatnya itu <tuh> yang jadi niat itu betul-betul sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar uh, perbuatannya, akan tetapi niatnya juga dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi hadis yang berkaitan dengan niat bahwa <tuh> ada seorang sahabat yang namanya Yazid bin Maan Yazid uh, ada seorang yang yang bernama Maan bin Yazid bin Al Aqnas Maan bin Yazid bin Al Aqnas jadi namanya uh, Maan punya anaknya kemudian punya bapa namanya uh, Yazid terus punya punya kakek namanya Al Aqnas jadi ya uh, Maan bin Yazid bin Aqnas dan tiga orang ini semuanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya. Ma'annya sahabat Nabi, bapaknya Ma'an yaitu Yazid sahabat Nabi, kemudian kakek ini yang namanya Al-Aknas juga sahabat Nabi. Apa yang terjadi di antara mereka? <tuh> Ma'an menuturkan bahawa suatu saat, Kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Bahwa bapaknya Ma'an Yaitu namanya Yazid Pernah suatu saat Mensedekahkan beberapa dinar Dinar itu mata uang dari emas Beberapa dinar Yang luar biasa satu dinar itu Kalau sekarang mungkin sampai 5 juta Kalau ini beberapa dinar berarti puluhan juta Beberapa dinar itu disedekahkan oleh Yazid Kepada Seseorang yang ada di masjid Jadi dititipkan kepada seseorang yang ada di masjid Yazid datang ke masjid kemudian menitipkan beberapa dinar kepada orang yang ada di masjid ini tolong kalau misalnya ada orang fakir atau miskin datang ke masjid ini tolong kasihkan dinar dinar ini kepada dia ini adalah sedekah saya kepada orang tersebut. Fajr itu faakostuha faatayyuthu biha. Fajr itu faakostuha faatayyuthu biha. Kemudian anaknya yaitu Maan datang ke masjid lalu ngambil sedekah itu ini kan sedekah yang disedekahkan bapak saya sudah. Saja ambil, karena saya juga orang miskin, gitu. Diambil sama dia. Fakallah, walahi ma'iyah ke arah tuh, fakalsam tuhuh ilah alaihi wasallam. Kemudian ketika ketahuan sama bapaknya bahwa simaan ini yang ngambil uang-uang tersebut dimarahin sama bapaknya. Kata bapaknya, walahidemi allah, saya tidak, saya tidak bermaksud agar uang-uang tersebut atau sedekah tersebut <coughs> disedekahkan kepada kamu saya maunya orang lain bukan kamu kamu kan anak saya kata Yazid tersebut kemudian akhirnya perkaranya dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kata Rasulullah laka manawi ta ya Yazid wala kama afeka ya manu kata Rasulullah kepada Yazid wahai Yazid engkau mendapatkan pahala dari sedekah yang engkau sedekahkan dan engkau boleh mengambil Uh, harta yang engkau ambil di masyid tersebut Jadi walaupun misalnya Si Yazid ini niatnya bersedekah Kepada selain anaknya Tapi kemudian secara kebetulan Yang ngambil itu adalah anaknya Tapi tetap Pahalanya adalah Pahala orang yang bersedekah Tanpa dikurangi sedikit pun Walaupun itu uh, <tuh> Sedekahnya Sampainya kepada Anaknya bukan kepada orang lain Demikian yang dapat saya sampaikan uh, Beberapa hadis mengenai keikhlasan dan agar supaya tumbuh rasa keikhlasan di dalam hati-hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang-orang dari makhluk-makhluk uh, Allah Subhanahu wa taala maka harus dihadirkan di dalam hati-hati kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki langit bumi dan beserta isinya. Dan bahwa makhluk-makhluk Allah ini walaupun dia itu presiden, pejabat tinggi, dan segala sebagainya, orang-orang kaya, mereka itu adalah makhluk makhluk Allah yang hina yang tidak patut bagi kita untuk men untuk mencari-cari pujian dari mereka. Untuk apa kita mencari pujian dari mereka? Toh mereka juga makhluk seperti kita. Untuk apa kita mencari sanjungan dari mereka? Toh mereka juga sebagai orang yang bakal mati juga sama seperti kita. Kita beribadah tanpa Meminta pamrih dari siapapun Beribadah tanpa uh, Meminta pamrih dari siapapun Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika pamrih kita itu Adalah dari, karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itulah kita Sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam melakukan ibadah tersebut Dan Jika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan agar Allah Memasukkan kita ke dalam surga dan menginginkan agar Allah menjauhkan kita dari neraka dan menginginkan agar Allah memberikan pahala kepada kita itu sudah termasuk keikhlasan sudah termasuk keikhlasan mengapa karena yang menyediakan surga adalah Allah dan yang menyediakan neraka untuk orang-orang musyrik orang-orang yang berdosa adalah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mem, ketika kita beribadah kepada Allah lalu kita memohon kepada Allah dengan ibadah kita tersebut agar kita dimasukkan surga dan dijauhkan dari, dari neraka maka kita sudah beribadah dengan ikhlas jadi berbeda dengan orang-orang yang mengatakan bahwa e, kalau ibadah itu ikhlas saja karena Allah tidak usah mengharapkan surga dan mengharapkan dijauhkan dari neraka ini adalah salah karena Nabi Muhammad Alaihi Wasallam juga memohon surga dan memohon agar dijauhkan dari, dari neraka jika Nabi Muhammad saja dan para Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad memohon surga dan memohon agar dijauhkan dari dari neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang-orang tersebut mengatakan bahwa tidak perlu memohon surga dan memohon dijauhkan dari neraka. Siapa mereka dari para nabi tersebut? Siapa mereka dari para nabi tersebut? Kalau Nabi Muhammad memohon surga dan memohon agar dijauhkan dari neraka, maka kita pun juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Maka siapa saja yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan surganya Allah Dan mengharapkan agar Allah Tidak memasukkannya ke dalam nerakanya Sudah termasuk ke dalam orang-orang yang Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini ini saja yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Wajazakum wahu khairan Ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak ada ya? Kalau tahu saya jawab Kalau tidak tahu wahu alam Iya. Bunya sudah berpindah ya. Gimana Bu? Hijrah itu berpindah rumah. Iya betul Bu. Salat itu sudah tua. Hijrah pindah ke ya. Iya betul. Ya didiskans dia berpindah tempat. Heeh. Dari dari negeri Mekkah ya. Iya. Berada di jalan-jalan Kalau andainya nih jangan sekarang gitu kan. Misalnya kita hijrah dibawa suaminya. Iya. Dengan tujuan apa gitu. atau ketika seorang lelaki itu mereka itu seorang wanita. Sekarang mah pasti kayak gitu ya. Mm. Tapi ngeliat lagi kan itu salah satu syarat cerita aja nah. Itu itu ya satu pertanyaannya iya yang pertama nah, yang kedua itu masalah <tuh> sikap bahasa inggris kelas bahasa indonesia dan dikasih bahasa arab itu hampir sama ya iya hampir sama nah, tapi ada sedikit perbedaan sedikit nah <tuh> kalau seandainya itu yang itu harusnya bisa apa atau apapun kelas tanpa militer direpublikasikan tetapi misalnya tiap bkn merepublikasikan misalnya nah, A Jakarta setia setiap setiap dengan tujuan tidak terjadi fitnah ya, tidak ada kesibukan-kesibukan itu bagaimana? Iya. Untuk e, pertanyaan yang pertama yang saya ketahui bahwa yang dimaksud dengan hijrah yang terjadi di, di zaman Nabi Muhammad SAW adalah hijrah yang betul-betul ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi kaum muslimin yang ada di Makkah itu semuanya tanpa terkecuali kecuali orang-orang yang lemah saja. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah gitu. Jadi wajib hukumnya, Bu. Karena uh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus pindah dari uh, dari Mekah menuju ke Kota Madinah gitu. Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melaksanakan ibadah tersebut haruslah ikhlas. Haruslah ikhlas supaya uh, ibadahnya yaitu hijrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah-hijrah yang terjadi sekarang ya itu hijrah biasa saja bukan bukan hijrah yang adalah ibadah gitu bukan ya jadi uh, konteksnya berbeda gitu kalau itu betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan menghinakan orang-orang yang sudah masuk Islam tapi mereka enggan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah gitu. Ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa ketika orang-orang yang sudah masuk Islam tapi enggak mau berhijrah gitu. Ketika para malaikat itu datang untuk mencabut nyawa mereka, para malaikat itu mengatakan, "Mengapa kalian tidak hijrah ke Madinah gitu? Alam tatun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah, pindah dari Makkah gitu." Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang yang sudah masuk Islam tapi enggan untuk berhijrah jadi hijrah yang di konteks itu adalah hijrah yang wajib hukumnya yang harus dilakukan oleh semua orang kaum muslimin yang ada di kota Makkah untuk berhijrah dan berpindah ke kota Madinah karena Madinah adalah kota yang aman sedangkan Makkah kota yang tidak kondusif dan tidak aman untuk melakukan ibadah sholat saja susah padahal sholat sudah diwajibkan kepada mereka dan Uh, kemudian Rasulullah SAW ketika sudah menguasai kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah tahun ke-8 Hijriah kota Makkah berhasil ditaklukan oleh kaum Muslimin dan kota Makkah sudah termasuk ke dalam jajaran kota-kota uh, yang dikuasai oleh kaum Muslimin. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba adal fathi, walaikin wajihat. Tidak perlu lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak perlu lagi hijrah setelah Fatum makkah, akan tetapi yang diperlukan adalah niat kita yang ikhlas, wajihad dan juga berjihad. Jadi diwajibkannya itu sebelum tahun ke-8 hijriah. Setingka-tingka sudah tahun ke-8 hijriah, ya sudah tidak diwajibkan lagi untuk berhijrah. Karena maka sudah menjadi kota kaum muslimin, gitu, yang menguasai orang-orang Islam dan orang-orang Islam bebas untuk melaksanakan syiar-syiar agama Islam dan ibadah-ibadah uh, yang disyariatkan oleh Allah bebas untuk melaksanakannya di Kota makkah, itu yang pertama <tuh> kemudian ada pun hijrah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, itu adalah hijrah-hijrah biasa, sama seperti perbuatan-perbuatan kita, keseharian makan kita minum kita, uh, pergi dan lain sebagainya itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah adat, atau kebiasaan-kebiasaan dan adat ini juga bisa dijadikan ibadat kalau niatnya adalah benar, misalnya makan kita makan kan biasa bu ya, perbuatan biasa minum juga perbuatan biasa kebiasaan kita, tapi bisa bernilai ibadah, manakala ketika kita makan baca bismillah dulu, kemudian kita niatkan supaya dengan makan itu kita bisa uh, menguatkan jasad kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kuat untuk sholat Supaya kuat untuk berpuasa Kalau itu sahur dan lain sebagainya Jika diniatkan seperti ini Maka walaupun itu perbuatannya termasuk ke dalam kebiasaan Akan menjadi ibadah Seperti itu Juga termasuk ke dalam hijrah-hijrah yang ibu sebutkan tadi Misalnya ada uh, seorang uh, istri yang ikut suaminya Misalnya karena suaminya tinggal di sana Atau kerja di sana Akhirnya pergi ke sana Ke daerah yang lain atau seorang yang um, menjemput jodohnya di uh, kampung sebelah misalnya itu merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau begitu pula dengan nikah. Nikah juga kebiasaan yang dilakukan manusia. Akan tetapi kalau diniatkan agar uh, supaya misalnya dengan nikahnya dia itu supaya ghaddul basar dapat menjaga panjang pandangan, kemudian dapat uh, apa namanya? menjaga dirinya dari zina, dapat menjaga kemaluannya dengan niat tersebut maka Kebiasaan-kebiasaan uh, tersebut Akan bernilai ibadah Di sisi Allah Itu yang pertama ibu ya Jelas bu ya Kemudian yang kedua ya. Yang kedua apa ya Yang kedua Berkaitan dengan apa ya Yang ah. dengan oh, ijelas Kita misalnya Sedangkan dengan si Allah Nah kalau hal tersebut tidak apa apa, bu ya, tidak apa apa. Kalau misalnya kita tidak mau uh, tidak tidak menyebutkan diri kita ketika kita berzakat atau bersodako atau menyumbang sesuatu ke masjid, tapi pihak DKM kemudian mengumumkannya, gitu. Maka hal tersebut tidak apa apa dan tidak termasuk dalam riya. Pertama karena kita tidak menginginkannya, tapi diumumkan oleh pihak yang lain. Kemudian juga uh, kalau misalnya kita bersodako atau berderma dengan uang-uang kita, maka ada dua cara. Yang cara pertama kita tidak menyebutkan identitas kita misalnya dari hamba Allah atau apa. Itu boleh. Yang kedua kita sebutkan identitas kita tidak apa-apa diumumkan juga tidak apa-apa. Tapi jangan mengharap pujian dari manusia. Jangan mengharap pujian dari manusia dan jangan mengharap uh, sanjungan dari manusia itu saja intinya. Kita mengharap uh, keriduan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya kita mengumumkan hal tersebut supaya mensugesti orang-orang lain mensugesti orang-orang lain dan mendorong mereka agar juga berinfak dan berderma seperti yang kita lakukan. Kalau misalnya ketika diumumkan Ibu e, Ibu Ani e, berinfak bersedekah untuk pembangunan masjid sekian-sekian sekian gitu. Supaya didengar oleh orang-orang yang lain sehingga orang-orang yang lain tersebut ketika mendengar tergerak hatinya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Ibu Ani ini misalnya. Nanti misalnya mereka akan mengatakan Oh iya yes, si Ibu Ani yang keadaan ekonominya ada pas-pasan mereka Dia bisa uh, berinfak gitu Apalagi kita yang uh, ekonominya sudah lumayan Tapi kok enggak bisa bersedekah atau berinfak Akhirnya mereka mau bersedekah atau berinfak Karena diumumkannya uh, zakat kita atau sedekah kita yang tadi itu Jadi kalau tujuannya supaya mensugesti orang lain untuk berderma dan berzakat juga Maka itu dibolehkan Asal yang tadi Kita betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak terdetik ria Atau ingin dilihat orang Atau uh, ingin mendapatkan pujian dari orang lain Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Ada yang lain? Tidak ada bu ya? Jazakumullahu khairan Kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika.